Hvalaikum sederlun, berita malam medisi hari ini Sabtu 21 Januari 2017, dibacakan Ardiansyah. Mobil jazz dan korola tabrakan di simpang elak los mawe. Sebagian PNS di Nagan Raya belum terima gaji bulan ini. Polres Aceh Utara ringku sempat pria asal Biren saat bawa sabu-sabu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Udarlun tabrakan kembali terjadi di Simpang Elak, Desa Alulim, Kecamatan Blangmangat Loksmawe, Jumat Malam. Kali ini tabrakan terjadi antara mobil sedan Toyota Corolla bl 605 ZY dengan mobil Honda Jazz BL14J. Kasat lantas Polres Loksmawe, Ibtu Mulyana, mengatakan mobil sedan Corolla di Sopiri, Kamarudin, 40 tahun, asal Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, melaju dari arah timur. Tiba di lokasi langsung menabrak mobil Jazz yang disopiri Alvianza, 48 tahun, asal Kecamatan Muara Dua, Loxsmawe, yang melaju dari arah berlawanan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun bagian depan kedua mobil tersebut rusak parah. Bahkan untuk mobil Corolla harus ditarik guna dipindahkan dari lokasi kejadian. Saat ini kedua mobil tersebut telah diamankan di unit Laka Lantas untuk proses hukum lanjutan. Hamdan warga aluli mengatakan kecelakaan di Simpang Elak sudah sering terjadi. Hal ini akibat tidak ada rambu lalu lintas di Simpang tersebut. Karena itu untuk menekan angka kecelakaan, warga meminta pemerintah dan pihak terkait segera memasang rambu di empat Simpang Elak. Darlun anggota DPR Kanagan Raya, Cutman menegaskan hingga saat ini masih ada sejumlah pegawai negeri sipil di kabupaten itu yang dilaporkan belum menerima gaji untuk jatah Januari 2017. Padahal gaji aparatur pemerintah harus dibayarkan tepat waktu minimal pada tanggal 1 atau maksimal tanggal 5 setiap awal bulan. Cudman mengatakan rata-rata PNS di Nagan Raya baru menerima gaji Januari 2017 di atas tanggal 10. Bahkan ada sebagian PNS yang belum menerima gaji bulan ini padahal sudah memasuki akhir bulan. Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji aparatur pemerintah di Kabupaten Naganraya harusnya tidak perlu terjadi karena hal itu hanya akan menimbulkan penafsiran tidak baik dari aparatur pemerintah. Sementara Kabupaten Huma Seddakab Raya Rafiq A. Karim mengaku Pemkap melalui pihak terkait telah mentransfer pembayaran gaji ke seluruh aparatur pemerintah sejak 6 hingga 7 Januari lalu. Menurutnya, pembayaran hak aparatur pemerintah telah disesuaikan dengan rekening masing-masing penerima. Sementara untuk gaji sertifikasi guru dan tunjangan khusus saat ini masih diproses. Darlun empat pria asal Biren diringkus polisi dalam rajia di depan Mapolres Aceh Utara di Desa Redup, Kecamatan Lok Sukun, Jumat sore karena kedapatan membawa sabu-sabu. Polisi turut menyita empat paket sabu seberat 2,28 gram dari tersangka. Keempat tersangka sabu yang diringkus adalah M. Ami, 38 tahun, Warga desa Capa, Kecamatan Kota Juang, Khairil, 32 tahun, dan Dahrul, 35 tahun. Keduanya warga Cotrabu, baru Kecamatan Pesangan, serta Ius, 30 tahun, warga Biren. Kasat narkoba Polres Aceh Utara, Ibtu Soeharto, mengatakan saat ini petugas sedang mengadakan razia rutin di depan maha Polres Aceh Utara. Tiba-tiba melintas mobil Xenia BL1431Z yang digunakan empat pria tersebut dari arah Panton Labu menuju Loksmawe. Petugas langsung menghentikan mobil untuk pemeriksaan. Saat itu petugas menemukan barang bukti sabu sebanyak 4 paket dengan berat 2,28 gram pada tersangka MAMI. Keempat pria di dalam mobil itu langsung dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk menjalani pemeriksaan. Dari empat pria yang tes urin, tiga diantaranya positif mengkonsumsi narkoba, sedangkan tersangka ius negatif. Darulun pemerintah Aceh Utara segera membentuk Bank Aceh Utara. Saat ini rancangan kanun peraturan daerah pembentukan bank perkreditan rakyat itu telah dikirimkan ke DPRK Aceh Utara. Kepala bagian ekonomi pemerintah Aceh Utara Halidi mengatakan bank Aceh Utara dibentuk dari BPR Sabi Mesampe. Saat ini bank itu memiliki aset sekitar 5 miliar rupiah lebih. Modal yang digunakan untuk pinjaman nasabah sekitar 2 miliar rupiah lebih. Bank Aceh Utara nantinya akan membuka kantor di seluruh kecamatan dalam kabupaten Aceh Utara. Saat ini kantor pusat bank itu berada di kota Lokusmawai. Namun untuk mewujudkan Bank Aceh Utara masih menunggu pengesahan kanun di DPRK. Sementara Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muttalib mengatakan pembahasan kanun pembentukan Bank Aceh Utara masih dalam pembahasan di DPRK dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. DPRK Aceh Utara sangat mendukung pendirian Bank Aceh Utara untuk pengembangan ekonomi rakyat. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun keluarga Fadila Rahmatika, 21 tahun, tenaga kerja Indonesia yang dianiaya majikannya di Singapura menempuh jalur hukum. Mas ringa ibu korban bersama tim kuasa hukum melaporkan wanita berinisial CLD 45 tahun dan rekan-rekannya ke Polda Jawa Timur Sabtu pagi atas tuduhan tindak pidana perdagangan manusia. CLD telah memberangkatkan Fadila ke Singapura untuk dipekerjakan. Keluarga korban melaporkan kejadian tersebut setelah mendapatkan keterangan dari korban yang baru beberapa hari terakhir mulai bisa berkomunikasi. Sebelumnya pihak yang memberangkatkan Fadila memberikan santunan kepada keluarganya 5 juta rupiah untuk biaya perawatan Fadila. Mereka juga menyodorkan surat perjanjian agar tidak menempuh jalur hukum atas kondisi Fadila. Fadila mengalami penganiayaan secara fisik dan pesikis oleh majikannya di Singapura sejak Februari hingga November 2016. Wanita asal Ponorogo, Jawa Timur itu juga mengaku tidak diperlakukan secara manusiawi oleh majikannya di Singapura. Darulun sebanyak 60 personil BKU dari Polda, Sumatera Selatan akan tiba di Kota Langsa minggu besok datangan aparat polisi itu untuk bertugas membantu Polres Langsa dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada 2017. Kapolres Langsa KBPH Iskandar mengatakan dirinya didampingi sejumlah perwira Polres akan berangkat ke Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara untuk melakukan penjemputan personil BKO Brimob Polda, Sumatera Selatan tersebut. Minggu besok sebanyak 60 BKO Brimob Polda, Sumatera Selatan telah tiba ke Kota Langsa. Selama berada di Langsa, BKU Berimob ini akan membantu Polres Langsa untuk pengamanan jalannya Pilkada 2017. Sebagaimana diketahui, selain 5 kecamatan dalam wilayah Pemko Langsa, Polres Langsa juga memiliki wilayah hukum tambahan atau tanggung jawab pengamanan untuk 4 kecamatan, yaitu 3 kecamatan di Aceh Timur dan 1 di Aceh Tamiang. Karena itu, untuk melakukan pengamanan pelaksanaan Pilkada 2017 di wilayah itu, Polres Langsa akan dibantu oleh 60 personil BKU Brimob, Polda, Sumatera Selatan. Darlun ekses hujan teras sepanjang Jumat malam serta luapan sungai Kerung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya menyebabkan 6 gampung di Kecamatan Bandar Baru tergenang banjir. Banjir luapan ini cepat surut sehingga tidak ada warga yang mengungsi. Kapolsek Bandar Baru Ibtu Agus Priadi mengatakan banjir yang merendam pemukiman warga di enam gampung turut menggenangi tiga sekolah dan dua kantor dengan ketinggian air 25 hingga 40 cm. Tidak ada warga yang mengungsi akibat banjir karena banjir hanya berlangsung selama enam jam. Saat ini banjir berangsur-surut. Ke enam gampung yang sempat digenangi banjir luapan yaitu Sungai Krumputu adalah Gampung Ara, Udeng, Barujut, Sagolagin, Kedelong putu dan cut lagi. Sementara dua kantor yang ikut tergenang yaitu Polsek Bandar Baru dan Koramil Bandar Baru. Tiga kompleks sekolah yang ikut terendam yaitu SMP Negeri 1 Bandar Baru, SMA Negeri 1 Bandar Baru dan Dayah Jemala Amal. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permasikian Berita Malam Edisi Sabtu 21 Januari 2017.